nyantai harus kipas-kipas selalu saat tawuran. Mas Sio goyang sama-sama, tetap dalam dan ke Adama ya. Masalah teman-teman, ini -teman. singgulirnya. Kembali kita goyang bersama menata Ristar, Sio. Kita cari posisi yang weta. Yeah, yeah, yeah. Bye-bye. Jo jo jo jo jo Ditoma, s'hora ning tauran.